Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami punya orang tua dan sampai meninggal belum pernah berkurban. Kemudian kami selaku putera putrinya bermusyawarah mengenai kurban untuk orang tua kami. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh? Kami sangat berjawa, ber, berharap jawaban secepatnya dari Buya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung mumpung ingat menjelang kurban ada yang tanya kurban. Sudah jangan mikir yang meninggal, yang hidup dulu sekarang Yang hidup dulu berkorban adalah sunnah Setiap tahun, bukan sunnah seumur hidup sekali Sudah beli korban belum? Masih ada di pasar kambing yang banyak itu, sudah beli Setiap orang satu korban, kalau tidak sekeluarga Paling tidak satu keluarga harus ada yang korban satu deh Agar marak korban, dan pahala korban tidak sama dengan pahala sedekah satu kambing Misalnya hari ini kita sedekah satu kambing dapat pahala besar tapi kalau sudah jadi korban Pahalanya sangat besar dan sangat besar Tidak bisa dibanding Berkorban Satu kambing untuk satu orang Satu sapi untuk tujuh orang Jika sebuah keluarga isinya delapan Ya yes, delapan kambing Kalau tidak punya Punyanya satu, nyembelih satu Paling tidak sekeluarga itu Jangan tidak menyembeleh Jadikan hari itu hari bersenang-senang Hari raya yang sesungguhnya Hari makan dan minum Seperti yang disabdakan Nabi Hari makan dan minum Makan sate Makan ini enak Dan kalau anda serahkan ke masjid Biar masjid yang membagi Tapi kalau anda nyele di rumah Bagi tiga Anda menyele di rumah Bagi tiga Jadi orang yang berkorban Boleh makan lah Jangan orang yang berkorban Lalu ngenes Suruh melihat atau Boleh makan Seberapa Bagi tiga jika anda menyembelih korban di rumah, kalau seandainya budaya korban itu betul di, diamalkan, jadi setiap rumah menyembelih kor, korban Apakah satu atau dua atau delapan terus Yang anaknya delapan, sepuluh berarti dengan suami istri. Kalau tidak, paling tidak setiap keluarga korban, korban, korban, korban, korban. Nah, dibagi tiga nanti kalau jenis model ini, sepertiga adalah dibagi untuk fakir miskin, sepertiga dimasak untuk tamu yang akan datang. Sepertiga untuk keluarganya, jangan sampai ngiler keluarganya. Nah ini karena hari itu hari bahagia, hari senang-senang. Itu korban. Dan di saat setiap orang bisa berkorban satu-satu, namanya sunnah ainiah. Di saat yang berkorban hanya satu, namanya sunnah kifayah. Artinya satu yang mengerjakan, yang lain sudah gugur tuntutan untuk melakukan kesunnahan. Namanya sunnah kifayah. Tapi ingat, bukan satu kambing untuk satu keluarga, bukan. Satu kambing untuk satu orang, tapi tuntutan untuk yang lainnya jatuh Tidak dituntut lagi untuk Tuntutan sunnah, kalau melakukan tetap mendapatkan kesunahan Baik, bagi orang yang telah meninggal dunia, bagaimana misalnya ada seorang anak Abah meninggal dunia Bukan belum korban, belum korban itu gimana sih kalimat belum korban? Kalau tidak korban Kalau kalimat belum korban itu pasti pemahamannya korban seumur hidup sekali kalau pertanyaan belum korban, belum korban, doh, memangnya. Kalau belum ini pasti karena punya keyakinan korban dipikir seumur hidup sekali, makanya kalimatnya belum korban. Yang ada adalah tidak korban. Contoh, korban itu dengan puasa arafah itu sama. Setiap datang bulan haji sunnah puasa arafah, setiap bulan haji sunnah korban. Coba. Tahun yang lalu kalau anda tidak puasa Arafah ngomongnya gimana? Saya belum puasa Arafah atau saya tidak puasa Arafah? Saya tidak puasa Arafah, selesai. Baru nanti Arafah yang akan datang saya akan puasa, selesai. Yang lalu berlalu, selesai. Gak ada pertanyaan belum di sini. Berarti tahun yang lalu gimana? Saya tidak korban, kok belum korban. Belum korban besok yang akan datang nih, saya mau korban. Nah, ini dari pertanyaan biasanya dari pemahaman dipikir korban seumur hidup sekali. Makanya gara-gara pemahaman korban seumur hidup sekali di kampung kita yang korban hanya 20 orang. Kemudian setiap keluarga dapat 4 on. Sesuai dengan cara makan kita pakai soto dikasih suwil-suwil sedikit. Pelit kita ya. Karena makanya dikasih 4 on. Coba Anda makannya yang seneng nyenengin tamu, Allah kirim kambing yang banyak nanti. Nyenengin tamu, setiap tamu saya kasih kambing ke sini. Tamu kasih soto. Makanya saya kasih 4 on. Baik, lah sekarang saya tidak usah begitu bahasanya. Bolehkah saya berkorban untuk orang tua yang meninggal? Tidak usah pakai orang tua saya belum meninggal, belum berkorban, nggak usah. Saya mau berkorban untuk orang tua saya. Bolehkah saya ngumpulin duit dengan adik-adik saya atau saya keluarkan duit berkorban untuk bapak ibu saya? Para ulama mengatakan dari tiga madhab, madhab Imam Abu Hanifah Madhab Imam Malik, Madhab Imam Ahmad, mutlak mereka mengatakan boleh biarpun tidak berwasiat, boleh dan sah biarpun tidak berwasiat, dan itu termasuk masuk bagian seperti orang sedekah untuk orang tuanya. Bersandarkan dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillah, Nabi mengatakan Bismillah, Allahumma untuk milah korban, Allahumma takabbal minni. Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa alihi wa min ummati wa ali wa hadza taqabbal minni dalam riwayat ya auqama qol Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa alihi wa min ummatihi ya Allah terimalah auqama qol Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya ya Allah Terimalah ini korban dari Muhammad, dari Nabi Muhammad Dan keluarganya Dan umatnya semuanya Jadi kita pernah dikorbanin Oleh Nabi Muhammad SAW Lah umatnya itu Adalah yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang belum lah Lahir Maka dari pemahaman inilah Maka para ulama mengatakan Nabi saja berkorban Untuk orang, untuk umatnya Dan umatnya ada yang sudah meninggal ada yang masih hidup waktu itu ada yang belum lah lahir maka boleh-boleh saja kecuali menurut matahari Imam Shafi'i ada khilaf di dalam matahari Imam Shafi'i kalau Imam Nawawi misalnya Imam Nawawi mengatakan sah biarpun tidak berwasiat kalau Imam Rafi'i sama Imam Bagawi mengatakan Imam, uh, ada jadi mengatakan kalau berwasiat sehingga kalau kita di fatwa korip itu mengatakan Illam yusi bagaimana kalau tidak berwasiat kalau tidak berwasiat kalau berwasiat jelas sepakat nggak ada masalah kalau tidak berwasiat cuma ulama mengatakan boleh baik kita ikut imam nawawi saja kalau ingin per Anda ingin berkorban untuk orang tua Anda hukumnya adalah boleh dan sah dan mendapatkan kemuliaan Anda dapat pahala pahalanya double Pahala korban untuk orang tua, pahala korban untuk anda, pahala silaturahmi kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua. Lakukan itu semuanya dan tidak usah khawatir. Ulama mengatakan itu adalah hal boleh. Ini adalah hal yang diperkenankan. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita.